Alhamdulillahi wa kafa Wa salak wa salamu ala Rasulil Mujtabah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa kulli manitab al-huda Ashadu ala ilaha illallahu ahdahu, ahdahu la syarikalahu ala walada Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu tahiyyat min illahi tahiyyati al-jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Bersatu Inggris Raya dan Irlandia Utara, Bapak Hamzah Bait beserta Ibu. Juga yang kami hormati Bapak Mayor Jenderal Swarno, Wakil Ketua Kodipusat. Demikian juga nanti insyaallah mudah-mudahan hadir bersama kita bapak menteri pemuda dan olahraga bapak dr andi alfian malarangeng dan juga bapak menteri energi dan sumber daya mineral bapak cerowaci demikian juga terhatur hormat kami kepada bapak ibu sekalian ya, warga masyarakat dan juga warga-warga republik indonesia yang berhimpun pada kesempatan sore ini bersama dengan keluarga besar Pengajian masyarakat Indonesia di luar daerah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita setiap langkah menuju kemari menjadi satu pembuka langkah bagi kita untuk termudahkan menuju ke surga. Juga mudah-mudahan setiap duduk kita di dalam majelis ilmu ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah taman diantara taman-taman surga. Pada kesempatan sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali melanjutkan bincang-bincang kita setelah pada pertemuan yang lalu Allah mengizinkan kita untuk membahas tentang bagaimana membangun takwa dengan ibadah. Pada kesempatan sore hari ini tema kita adalah membangun takwa dengan kebersamaan kita mulai muntalak pembahasannya dengan surah At-Tawbah, ayat yang ke-119, di mana Allah Subhanahu SWT berfirman, A'udhu Billahi Minasyaitan dan Rajim, Ya ayuhalladina amanu taqullaha wa kunu ma'as-saditi. Allah berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian Membersamanya Senantiasa berada bersama-sama dengan Orang-orang yang Benar Ada pesan agung yang Sangat mulia di dalam ayat ini Yaitu pesan takwa Yang telah kita ulang-ulang sejak pertemuan yang lalu Bertakwalah kepada Allah Dan Bersamalah kalian dengan orang-orang yang Benar Tentang Sebab turunnya ayat ini Al Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab beliau Nubu Bulnukul Fi bi Asbabin Nuzul menyebutkan ayat ini adalah bagian dari rangkaian ayat yang diturunkan oleh Allah tentang tiga orang yang tertinggal tidak sempat mengikuti satu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kampanye dakwah beliau menuju ke perbatasan Romawi di Tabuk yang dikenal sebagai perjalanan ke Tabuk atau Jaisul Ossor pasukan yang susah Atau pasukan yang sulit Tiga orang itu adalah Kaab bin Malik Hilal bin Umayyah Dan Muroroh bin Rabi Tiga orang sahabat nabi yang Mereka tertinggal Tidak membersamai Rasulullah dan para sahabat yang berangkat Di dalam Satu ekspedisi yang sangat penting Untuk menghadang Serduan sekitar 200 ribu Pasukan legiun Romawi yang berhimpun di tabuk Dan Rasulullah menyongsong dengan Kekuatan hanya 30 ribu orang saja. Ketika Nabi berangkat Memang keadaan Madinah sedang dalam keadaan Yang sangat rawan Pacekli Terjadi Musim panas jauh lebih panjang Daripada tahun-tahun sebelumnya Keadaan Madinah kering Kekurangan air dan juga kekurangan Panen Kerawanan pangan juga diikuti dengan kerawanan keamanan Karena Nabi Nyaris tidak meninggalkan untuk Kota Madinah Satu pasukan penjaga yang memadai Karena hampir semuanya ikut bersama Nabi Mengingat besarnya kekuatan Romawian Sampai kabarnya ke Madinah Alangkah beratnya ketika itu Perjalanan yang harus mereka tempuh Dan terpisah Karena pasukan itu Jaisul Osram Pasukan yang sulit Bekal mereka terbatas Sehingga banyak sahabat yang menghabiskan sebagian simpanan kekayaannya Untuk membiayai sahabat-sahabatnya yang akan berangkat Seperti ketika itu misalnya menghadap kepada Nabi SAW Banyak sekali sahabat-sahabat yang miskin, yang papa, yang tidak punya apa-apa Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, betapa inginnya kami ikut bersama engkau Untuk menyengseng pasukan Romawi di Tabuk Tapi kami tidak punya apa-apa, tapi kami tidak punya Bekal Kami tidak punya kendaraan untuk membawa kami ya Rasulullah Maka Nabi dengan menunduk dan menyatakan penyesalan Maafkan tetapi aku juga tidak punya apa-apa untuk bisa membekali dan mengangkut kalian Maka mereka pun menangis tersedut-sedut di hadapan Rasulullah Sampai kemudian Rasulullah yang terenyuh kemudian berkata kepada para sahabat yang dipanggil Wahai sahabat-sahabatku adakah di antara kalian? yang akan membekali pasukan ini maka jika kalian membekalinya maka Allah berjanjikan surga untuk kalian maka berdiri sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya Rasulullah izinkan seribu orang menjadi tanggunganku berbekalannya ketika itu simpanan sayyidina Utsman memang hanya memungkinkan untuk membekali seribu orang kudanya bahan pangannya senjatanya dan semuanya lalu Sayyidina Utsman pun duduk dalam ambukan perintah dari Rasulullah. Lalu Nabi bersabda lagi, "Sahabatku, adakah di antara kalian yang sanggup untuk membekali pasukan ini supaya kemudian bisa berangkat berjihad bersama-sama dengan kita?" Tidak ada yang berdiri, sampai kemudian Sayyidina Utsman pun berdiri lagi. "Ya Rasulullah, izinkan seribu orang lagi menjadi tanggunganku dengan semua Omset perdagangan yang sedang berjalan milikku Itu menjadi hak mereka Maka Rasulullah pun mengangguk Dan Usman dipersilahkan dulu Rasulullah bertanya lagi Siapa di antara kalian Yang hari ini wahai sahabatku Berkenan untuk menanggung biaya perjalanan mereka di kita Tidak ada yang berdiri Sampai kemudian berdiri pula Sayyidina Usman bin Affan Dan beliau mengatakan Ya Rasulullah Aku tanggung lagi seribu orang dengan kebun-kebun yang aku punya Aku jual semuanya di jalan Allah Untuk membekali mereka Maka Rasulullah SAW bersabda sambil berlinang air mata Maka setelah hari ini tidak akan ada yang membahayakan Utsman Apapun yang dilakukannya Tidak akan membahayakan Utsman di akhirat Apapun yang dilakukannya Karena pengorbanan besar yang telah dilakukannya Dia berikan semua simpanannya dia berikan semua omset perdagangannya. Dia berikan semua kebun-kebunnya. Untuk kemudian menanggung saudara-saudara yang akan berangkat berjalan. Berangkatlah Rasulullah bersama para sahabat. Tetapi ada di antara sahabat kesayangan beliau, yaitu Kaab bin Malik radhiyallahu anhu Yang berpikir, biasanya si Rasulullah itu kalau berangkat ke perjalanan, beliau biasanya kemah dulu di luar kota Madinah sehari untuk Menyusul rencana-rencana dan rapat Dengan para sahabat-sahabat utama Saya tunggu aja Saya tunggu di Madinah dulu, saya berangkat besok Nyusul, insya Allah dapat kita Karena saya punya kuda yang paling bagus Lalu dia pun tinggal di rumahnya Bersantai dengan makanan yang sejuk Dengan minuman yang dingin Dengan layanan dari istri Maupun pembantu-pembantunya Dia tunggu hari berikutnya Dia tidak berangkat hari berikutnya Tapi dia pikir, ah kudaku ini Kecepatannya dua kali kecepatan rata-rata. Kalaupun ku susul besok dan Rasulullah semalam masih berkema, masih masih tersusul. Maka dia pun hari itu bersantai lagi, bersantai lagi, bersantai lagi. Sampai kemudian hari berikutnya, dia mencoba untuk menaiki sebuah bukit di Madinah, melihat melomok adakah jejak pasukan Rasulullah. Dan alangkah terkejutnya dia ternyata pasukan Rasulullah sudah berangkat dan sudah tidak mungkin disusul, karena ternyata kemarin tidak seperti kebiasaan Rasulullah yang biasanya berkemah dulu di luar kota Madinah, beliau langsung berangkat. Tanpa kemudian beristirahat dulu di luar kota Madinah. Maka dia dengan putus asa kembali ke kota Madinah dan merasa sudah tidak mungkin menyusul, sehingga dia masuk kota Madinah dan alangkah menyesalnya dia ketika masuk kota Madinah karena di Madinah dia tidak bertemu kecuali wanita, anak-anak, orang Jopo Manula, orang sakit yang tidak mungkin kan berangkat, dan kalau ada orang sehat, pasti dia adalah Orang-orang munafik. Alangkah berat kebersamaan dengan orang-orang munafik itu menunggu-nunggu sampai Rasulullahnya kembali pulang. Dan ketika Rasulullah kembali pulang, orang-orang yang tidak ikut berangkat itu kemudian satu persatu maju menghadap Nabi, mengajukan alasan. Ada yang bilang, Ya Rasulullah, keluarga saya tidak ada laki-laki selain saya. Ya Rasulullah, maka saya tidak ikut karena keluarga saya tidak ada yang menanggung tidak ada yang urusin buat saya pergi. Rasulullah mengangguk membiarkan dia dengan alasannya. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah rumah kami ini terbuka Kalau saya pergi, tidak ada yang menjaga Ada lagi yang beralasan, ya Rasulullah Kebun saya menjelang panen Kalau saya tinggalkan nanti mubadir Mubadir kan dosa ya Rasulullah Dengan segala macam alasan dan Rasulullah kemudian Mendiarkan, sampai datanglah Ka'ab Malik Menghadap, ketika Ka'ab Malik Menghadap, datang Rasulullah menunduk dan tidak memandang Wajahnya, dan Ka'ab Malik Sekarang itu berpikir, kalau aku bisa Menyusun alasan dan aku ini Ka'ab Malik ini terkenal sebagai duta Diplomat, ahli bernegosiasi, ahli menyusun berbagai macam argumentasi. Kata Khabib Malik dalam hati, aku kalau bisa menyusun satu alasan yang tepat, Rasulullah pasti percaya. Dan aku pasti kemudian dibebaskan, nggak perlu dihukum, nggak perlu diasing saksi, nggak perlu diapa-apain, pasti langsung bebas. Dan aku ini kata Khabib Malik adalah orang yang paling pandai menyusun alasan. Tapi kata Khabib Malik ketika itu lalu aku ingat terbersit dalam hatiku, kalaupun aku bisa membuat Rasulullah percaya dengan alasanku itu. Tapi apakah Allah ridha terhadap alasanku Kalaupun Rasulullah kemudian mengkiakan alasanku itu Apakah Allah ridha terhadap alasanku itu Itu yang aku takutkan Kata Kaab ketika bercerita nantinya Lalu dia kemudian menghadap Nabi dan mengatakan Ya Rasulullah Demi Allah aku tidak punya alasan apapun Hukumlah aku Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya dan mengatakan tunggulah hai Kaab sampai Allah sendiri yang menerima taubahnya Maka sejak hari itu Rasulullah memerintahkan semua sahabat untuk apa? Tidak berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Tidak menjawab salamnya. Tidak kemudian menggubris senyumnya. Tidak kemudian uh, berakrab-akrab dengan dia. Biarkan dia. Dalam kisah kita ketahui itu berlangsung selama 40 hari ditambah 10 hari. Karena yang 10 hari ini khusus di mana istrinya pun bahkan disuruh kembali ke rumah orang tuanya. 50 hari lamanya Tetapi kalau kita tahu vonis 50 hari Itu lumayan, kita ngitung-ngitung Ah masih kurang 25 hari Ah masih kurang 10 hari Kita bisa menghitung Masalahnya adalah vonis kabin Malik tidak ada angkanya Pergilah Sampai Allah mendatangkan keputusannya Sampai dia merasa sakit sekali Ketika Satu hari dia bertemu dengan Kawan akrabnya sejak kecil, sepupunya sendiri yang kemudian teman sepermainan, teman se-geng ketika remaja, teman begitu akrab, begitu dekat, di mana ada dia, di situ ada temannya yang itu. Dia mengucapkan salam dan salamnya tidak dijawab. Lalu kemudian dia berkata, Demi Allah, bukankah kau tahu, eh saudaraku, engkau yang paling mengenal diriku? Aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata saudaranya itu sambil melengos dan pergi. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi sebenarnya dia melengos pergi sambil menabis. Karena dia mentaati perintah Rasulullah supaya Jangan jawab salamnya, jangan gublis dia Tinggalkan Kalau orang-orang yang tidak dicintai Kalau orang-orang yang tidak disayangi Ketika sekali mengajukan alasan Ya sudah, tidak apa-apa Tetapi orang ini, Kaab bin Malik adalah orang yang disayang Nabi Orang yang dicintai Nabi Maka justru dia dihukum Dia justru kemudian Dihukum Sampai hari ke-50 ketika Pengumuman taubatnya diumumkan oleh Allah bukan di bumi tapi dari langit langsung Dan turunnya ayat yang menerima taubat mereka Bertiga bersama Hilal bin Umayyah dan Murorah bin Rabi Berbahagialah Ka'ab bin Malik dan kemudian mendatang Rasulullah s.a.w. Dan ketika itu Rasulullah mengatakan berbahagialah wahai Ka'ab Dengan hari yang lebih baik daripada hari ketika ibumu dilahirkan Dengan hari yang lebih baik ketika engkau dilahirkan oleh ibu. Dengan hari yang lebih baik dari semua hari yang pernah berlalu, karena Allah sendiri yang menerima taubat. Lalu, sebagai pamungkas dari kisah yang terjadi ini, Allah menurunkan ayat ini. Ya ayuh aladina amanutakulah wa kunu maasabikin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang benar. Di situ ada dua perintah yang diberikan oleh Allah. Yang pertama bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Rasakanlah pengawasan Allah dimanapun kamu berada. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, tidak ada yang bisa kamu sembunyikan. Allah makam semua perbuatan sampai nanti di akhirat Allah Subhanahu taala akan tampilkan lagi perbuatan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang takwa ini, bertakwalah kalian kepada Allah karena setiap jiwa, setiap diri ketika diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu taala maka dia akan merasa malu. Kenapa? Karena Allah akan menampilkan, menayangkan ulang nikmat-nikmat yang sudah Dia karuniakan di dunia lalu hamba itu akan, ya Allah, iya betul itu nikmatmu kepada aku. Ya Allah, aku aku ya Allah. Lalu setelah itu Allah, setelah menampilkan nikmatnya, Allah akan dengan kontras menampilkan amal perbuatan hamba itu. Dan si hamba kemudian mengakui, iya ya Allah itu aku berbuat seperti itu. Nikmat yang Kau karuniakan kepadaku bukannya aku syukuri, tapi malah ku gunakan untuk mendurhakaimu ya Allah. Maka ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat itu orang akan tenggelam dalam keringatnya karena rasa malu. Masing-masing mereka tenggelamnya berbeda-beda. Kalau yang memalukan dari tayangan amal perbuatan mereka selama di dunia itu sedikit yang memalukan, maka mungkin mereka tenggelam sampai matakan. Tapi ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang, ada yang tenggelam sampai ke pundaknya, ada yang tenggelam bahkan tidak tampak sama sekali. Karena betapa banyaknya keringatnya mengucur Dan sekarang rasa malu yang sangat kepada Allah Ketika dia melihat tayangan hidupnya itu Ya Allah itu aku sedang begini Ya Allah itu aku sedang begitu Ya Allah aku sedang bermaksiat tanganku Bermaksiat kakiku Bermaksiat telingaku Bermaksiat lisanku Berdusta Tetapi kalau dia di dalam tayangan amalnya itu melihat Ya Allah aku sedang salat Ya Allah aku sedang puasa Ya Allah aku sedang bercakup Quran Ya Allah aku sedang bersebekah Ya Allah aku sedang berakhlak mulia Ya Allah aku tersenyum kepada saudara Ya Allah aku berwajah manis kepada mereka Ya Allah di situ aku sedang membantu orang Ya Allah aku meringankan kesulitan Ya Allah Maka insya Allah tidak banyak keringat yang akan keluar di akhirat -akhir. Ya iya ladina Hai orang-orang yang berimanu taqwa kepada Allah Ingat hari itu hari akan mengertang menjawabkan itu Ingat pengawasan Allah yang maha lekat, yang tidak pernah terpisah, yang akan ditayangkan ulang. Jadi kita selama ini dalam hidup, di dunia ini sebenarnya kita ini menjadi seorang yang beracting Acting untuk kemudian yang nonton Allah loh. Yang nonton Allah dan nanti kita sendiri. Jadi kita kemudian berusaha untuk beracting sebaik-baiknya karena yang menilai bukan juara Apakah yang, yang menilai bukan panitia Piala Oscar yang menilai bukan panitia Piala Citra yang menilai Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan mari bersiap untuk mendapatkan penghargaan catatan amal yang indah itu dari tangan kanan kita ketika Allah mengulurkan juga dengan penuh keridhaan. Itulah yang juara, itulah yang akan menjadi pemenang di akhirat. Ya Allah diina untuk Allah. Hai hey, orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah. Ingatlah itu. Ketika engkau seharusnya menghadirkan Allah dalam setiap gerak hidupmu. Ketika kamu puasa, kamu telah melatih dirimu. Kita kemarin membangun takwa dengan ibadah. Kamu puasa melatih untuk merasa diawasi Allah, merasa dibersami Allah. Kamu sholat, kamu merasa dilihat oleh Allah. Kamu merasa diperhatikan oleh Allah. Kamu merasa dijaga. Ini perintah kedua yang sangat luar biasa. Waku nuzul ma'asalikin dan bersama dengan orang-orang berak. -orang. Perintah ini tekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena bersama orang-orang yang benar itu biasanya biasanya tidak senyaman bersama orang-orang tidak benar yang benar itu kadang-kadang makan hati karena bersama orang-orang yang benar itu kadang-kadang membuat kita berpayah-payah karena bersama orang-orang yang benar itu, Wassalam tidak sekali bersama orang-orang yang benar itu artinya bersaing-saingan di dalam kebaikan. Syedina Umar ibn Khattab menceritakan betapa kami merasa berat kalau kami ada di samping Abu Bakar al-Siddiq. Kenapa? Pada satu malam, kata Syedina Umar, kami hadir. Pulang dari sebuah perjalanan bersama Rasulullah. Pulangnya sudah menjelang tengah malam. Kemudian, kemudian, subuh berkumandang nantinya, lalu, Ba'dah, salat subuh, Nabi menghadap kami, lalu bertanya kepada kami, siapa di antara kalian yang hari ini kiamul lain, yang hari ini salat malam, Kata Umar bin Laden, ya, Rasulullah, ya Rasulullah tadi malam kan pulangnya sudah larut, capek. Ya Rasulullah langsung amblet, tidur, bangun-bangun sudah ada subuh. Mana sempat sholat malam. Tapi kata Umar, lalu Nabi SAW meliriklah Rabu ke arah Abu Akar As-Siddiq dengan lirikan yang kemudian difahmil Abu Akar As-Siddiq yang kemudian menunduk dengan malu. Dan kemudian dipaksa bicara oleh Nabi lalu dia berkata, Ya Rasulullah adalah aku orang yang selalu takut kalau aku Tidur lalu sudah tidak bisa bangun lagi, maka aku biasakan sebelum tidurku untuk sholat malam meskipun hanya dua rakaat ditambah satu rakaat. Lalu Nabi bertanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini puasa?" Kata Abu ya Rasulullah "Kapan sempat sahurnya? Baru juga datang." Lalu Rasulullah melirik lagi kepada Abu Bakar sedikit, sehingga kemudian mengatakan kepada ya Rasulullah, "Aku juga tidak sempat sahur, tapi sudah muniatkan untuk puasa sunnah hari ini." Kata Umar lagi, Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? La ilaha illallah, kata Umar. Orang sakit yang mana? Baru pulang semalam, sungguh-sungguh sudah ditanya menjenguk orang sakit. Gitu. Maka Rasulullah menarik Abu Bakar lagi dan Abu Bakar punya jawaban lagi. Kata Abu Bakar, Ya Rasulullah pulang dari perjalanan kemarin, Abdurrahman bin Auf demam tinggi dan aku kemarin mengantarnya pulang sampai ke rumahnya dan mendoakan kesemua Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian? yang sudah mengantar jenazah, mensalah ke jenazah. Buruh-buruh jenazah, orang sakit bagaimana? Enggak, gitu kan? Kata Umar, Ya Allah, berat sekali pertanyaanmu Ya Rasulullah, siapa yang sudah mengerjakan amal macam itu di antara kami? Rasulullah mirip lagi pada Abu Akar, dan Abu Akar mengatakan, Saudara kita, Ansar, yang bernama Fulan kemarin, yang terluka dalam perjalanan kita itu, akhirnya semalam meninggal, Ya Rasulullah. Aku turut mengurus jenazah, dan sampai menguburkannya. Allah tanya lagi siapa di antara kalian yang sudah menyantuni anak yatim? Walah, anak yatim menang pula gitu, Panti aswan Mara yang sudah sempat dikunjungi. Tapi abu Bakar sedikit punya jawaban lagi yaitu, saudara Ansor yang meninggal itu punya tiga anak yang masih kecil ya Rasulullah. Alhamdulillah sudah kuserahkan kepada wali mereka kebutuhan mereka untuk sebulan ke depan. Siapa di antara kalian katakan lagi, Umar dan kawan-kawan sudah nunduk, sudah buka begitu ya. Siapa di antara kalian yang sudah menyatu di fakir dan miskin. Keesaan Abu Kermaranya Rasulullah tadi aku berangkat menuju masjid. Aku sengaja membawa beberapa kerat roti dan susu di dalam wadahnya. Lalu ketika aku masuk masjid, kulihat Abu Hurairah dan para ahli sufa orang-orang yang beribadah saja di masjid. Kemudian mereka adalah orang-orang yang baru datang dari hijrahnya dan mereka adalah orang-orang yang miskin dan fakir. Kulihat Abu Hurairah dan teman-temannya itu sholat dalam keadaan menggigil karena kelaparan. Solat itu tidak kuat berdiri karena lapar sampai jatuh Maka aku berikan susu dan roti itu kepada mereka Kata Umar bin Khattab Sejak malam itu Sejak pagi itu Kami menjadi percaya bahawa Sampai mati pun kami tidak akan bisa mengalahkan Auba kami dalam berada Dan bersamalah orang-orang yang benar Makna pertama bersama orang-orang yang benar Anda berlomba-lomba dengan mereka Di dalam berbuat kebajikan Saling menyemangati Saling menguatkan Bersama mereka di dalam Berlomba-lomba Dengan Menuju Allah SWT Musa pernah ditegur oleh Allah Karena dia jalannya cepat sekali Allah tegur Mana kamu, hai Musa Itu mereka sedang menyusuli Aku ya Rabbi, wa ilaika, ya Rabbi Dan aku ini bersegera kepadamu Ya Allah agar kau segera rita kepada Kata Musa Satu gambaran Betapa kemudian uh, Kebersamaan itu artinya pertama-tama adalah Bagaimana kita bersaing di dalam kebajikan-kebajikan, di dalam berbuat amal salih-amal salih Maka kedua di dalam Wa kunu ma'as sadiqin Dan bersamalah orang-orang yang benar, tidak nyamannya lagi, selain karena bersaing kebaikan tadi ya Bersaing kebaikan bagaimana nyamannya gitu ya Kita dipaksa untuk berbuat baik ketika melihat saudara kita berbuat lebih baik Umar beruntung punya Abu Bakar. Para sahabat ketika itu beruntung punya Abu Bakar yang jadi standar kalau berbuat baik kayak Abu Bakar. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Surga itu punya banyak pintu dan banyak hamba Allah nanti akan dipanggil oleh pintu surga sesuai dengan amalan andalannya." Jadi ada orang yang ahli puasa dipanggil pintu Rayyan, ada orang ahli salat malam dipanggil pintu Tahajjud, ada orang yang kemudian ahli sedekah dipanggil oleh pintu sedekah, ada orang yang kemudian ahli berjuang berdakwah maka dia yang dipanggil oleh pintu jihad. Lalu Abu Bakar itu bertanya, "Ya Rasulullah, ada tidak satu orang dipanggil banyak pintu?" Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Benar. Ada. Dan orang itu adalah Qaher bin Satu orang dipanggil dari banyak pintu." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kebersamaan punya makna untuk kita berlomba-lomba dalam kebajikan, fastabiqul khairat, maka yang kedua Kebersamaan bermakna bahwa dalam kebersamaan itu akan ada saling mengingatkan, akan ada saling menasehati, akan ada, ya inilah yang tidak nyamanya lagi. Karena orang benar itu kalau lihat kita keliru, dia membenarkan. Kalau lihat kita bengkok dia meluruskan. Kalau lihat kita lalai, dia mengingatkan. Beda dengan orang yang tidak peduli kepada kita, atau bahkan mendukung kita apapun yang kita lakukan. Tidak peduli kita sedang meloncat ke dalam jurang yang penuh dengan batu-batu runcing, dia akan kemudian ayo, loncat, yuk, mendukung, yuk, dia nyaman menjadi teman, tetapi apakah kemudian dia berujung kepada kebajikan puncak? Apakah dia berujung kepada sebuah surga? Apakah dia berujung kepada sebuah keagungan keindahan? Karena dibalik, kalau dibalik ini kebersamaan dengan orang benar, kebersamaan dengan orang yang tidak benar disebutkan oleh Allah dalam surah Az Zukhruf ayat ke enam Al aakhirla wiyau ma'idin baqtu humli baqdin aduun illa muttaqin. Al aakhirla orang-orang yang saling mencintai. Orang-orang yang saling berkasih sayang Orang-orang yang mesra, akrab, intim hidupnya di dunia Orang-orang yang amat dekat persahabatannya Al-akhillah Ya'umma'idin Pada hari itu, pada hari akhirat itu Ba'duhum li ba'din aduhun Sebagian pasti jadi musuh sebagian nilai Illal mutakir kecuali orang-orang bertakwa. -orang Sekental apapun persahabatan di dunia Sedekat apapun Semesra apapun Sedalam apapun cintanya Di akhirnya dia akan berubah menjadi permusuhan Kalau tidak kemudian bersamaan dengan kebenaran itu Bersama dengan keimanan itu Bersama dengan ketakwaan itu Ini sebagai kontrari dengan Dengan kebersamaan dengan orang-orang berani Yang kadang tidak nyaman Yang kadang-kadang kita diingatkan kadang Di nasihat dan lain sebagainya Ini adalah kebersamaan dengan orang-orang yang tidak benar Allah memberikan petunjuk dan surah Al furqan tentang adanya penyesalan dari orang yang bersahabat dengan orang yang tidak tepat itu. Di akhirat kala ada orang yang akan berteriak begini. Ya wailatailati lam attakhid fulana Ya wailatailati lam attakhid fulan qalila. Aduhai binasa aku celaka aku andai dulu di dunia tidak kujadikan si fulan itu sebagai kekasihku, sebagai kawan akrabku, sebagai teman dekatku. Di akhir teriakan itu akan meraung-raung membahana Banyak sekali orang-orang yang akan berteriak Ya waila talaitani lam atta khidfulan al Karena mereka bukan bersama Orang-orang benar, mereka bersama dengan orang-orang Yang tidak berani Ya waila talaitani lam atta khidfulan al Binasa aku, celaka aku ada dulu dunia tidak menjadikan Sifulan sebagai kasihku Ayat ini Sebagai Mufazir menyatakan Demikian juga Imam Al-Wahid Dalam kita sebab bunuh Zulia menyebutkan, ayat ini adalah tentang dua orang Quraisy yang satu namanya Uqbah bin Abi Mu'aid yang satu namanya Ubay bin Khalaf dua orang yang akrab, mesra dekat dua orang yang sangat kompak, dua orang yang sangat saling mencinta satu sama lain sebagai saudara, saling dukung gitu ya, Uqbah dan Ubay mungkin kalau zaman itu sudah bisa bikin band, sudah bikin band bersama, namanya YouTube tapi sekarang sudah dipakai bono gitu, jadi dua orang ini akrab sekali, sampai satu hari terjadi, satu Kejadian yang menarik Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah Beliau membaca Al-Quran Beliau membaca surah Tauha Tauha ma'amzal alaik al-Quran li tashqa Illa tadkaratan lima yahsya Tangzilan min min khalaq al-arda Samawatin ula ar rahman al-arsustaw Kalimat-kalimat Quran itu Ketika uqbah tak sengaja lewat Itu kemudian dia mendengar Dia berhenti sejenak jadi dia kemudian mengatakan kepada dia Tidak mungkin ini buatan Muhammad Tidak mungkin ini kata-kata manusia Tidak mungkin Muhammad mengarang-arangnya Ini pasti kata-kata Luar -kata, oh, biasa indahnya kata-kata ini Bawahnya berakar begitu kokoh Tidak mungkin ditumbangkan Bagian atasnya memberikan buah Buahnya begitu harum, manis, lembut Indah sekali Tidak mungkin ini kata-kata manusia Lalu terpikir ketika itu oleh uqbah Saya harus beriman kepada kata-kata ini Saya harus menjadi seorang yang beriman Kepada kalimat-kalimat ini Nah itu cercahan hidayah sebenarnya. Nah kadang-kadang di dalam cercah hidayah itu kita kemudian disergap oleh godaan-godaan lain dan godaan yang mengenai ubah adalah kalau mau masuk Islam, kalau mau jadi orang baik, kalau mau jadi orang saleh, kalau mau jadi orang beriman, nggak bagus kalau nggak kompak sama saudaramu itu. Masak sendiri-sendiri, bareng dong kalau mau masuk Islam. Nah. Akhirnya Ubaid kemudian hatinya "Oke, okay, saya tunda dulu masuk Islamnya, saya ajak Ubay bin." Dia cari Ubay bin Khalaf, ternyata Ubay bin Khalaf begitu sudah ditemui di Darun Nadwah di dekat Ka'bah. Ada Ubah datang dia sudah memalingkan muka. Memalingkan wajahnya. Kemudian Ubah bertanya kepada Ubay, "Saudaraku, kenapa kau palingkan wajahmu dariku?" Itu e, kalimatnya bagus banget nih. Ya kalimatnya oh, Ubay ini mulai hari ini wajahku haram bagi wajahku Kata ketika mulai hari ini wajahku haram bagi wajahku Kalau anak Indonesia sekarang itu lagi gaul gitu ya alay gitu itu kalimatnya mungkin bentuknya bunyinya lo gue en gitu. lo gue en Jadi kata Ubay mulai hari ini wajahku haram bagi wajahku Kata Ubay lo ada apa ini sebenarnya? Kenapa jadi begini? Kata Ubed, karena kau baru saja mendengarkan Muhammad, kau tersihir oleh kata-katanya Dan kau mau mengikuti agamanya, mengkhianati nenek moyang kita, mengkhianati Tuhan-Tuhan kita Demi Allah ya, Orang kafir kalau bersumpah pun demi Allah Kenapa? Karena mereka kenal Allah Tapi dari perspektif orang kafir ketika itu Allah itu Tuhan yang menciptakan lalu udah selesai Dia juga dimintai Tapi kalau meminta kepada dia, kita harus pakai perantara Sebab apa? Sebab Allah itu harus disobok. Sebab Allah itu kita harus pakai pakai ketebileceh, kita harus pakai perantara. Gitu. Yaitu perantaranya adalah berhala-berhala mereka itu. Jadi mereka itu ketika menyembah berhala, orang kafir jahiliyah itu. Bukan sama sekali tidak menyembah Allah, bukan. Tapi mereka kemudian, mereka merasa begini, Ya Allah, saya kalau minta langsung kepadamu, kayaknya nggak pantas deh. Saya kan hamba berdosa, kau kan mahasuci maka saya mintanya lewat ini deh ini kan dulu orang saleh jadi yang namanya latu zamanat bubal berhala-berhala Quraisy itu dulunya orang-orang saleh Yang ketika mati lalu didewakan karena dianggap dekat sama Allah sehingga mereka kalau minta tidak langsung sama Allah tapi lewat jalan samping kita lewat berhala-berhala maka kata Ubaid jamil Allah hari ini harap wajahku dan wajahmu karena kau sudah mengkhianati teman-teman kita mengkhianati teman-teman kita Begitu mendapatkan respon semacam itu, hati Ubah guncang. Wah, kehilangan sahabat baik, kehilangan sahabat dekat, kehilangan sahabat akrab. Maka di akhirnya, aku belum mengatakan, Enggak kok, aku enggak gitu. Kata Ubah bohong, kamu gitu. Dia bilang, Allah, aku enggak gitu. Kalau begitu, buktikan. Apa yang harus dibuktikan? Lakukan sesuatu yang membuat hatiku senang, kata Ubah. Lalu si Ubah ini orang celaka ini benar-benar melakukannya. Dia pergi ke tempat pengembalaan, dan penyembelihan hewan orang-orang kafir dia ambil ember dia masukkan isi-isi kotoran yang menjijikkan ke dalam ember itu dia bawa ke dekat nabi yang sedang salat ketika nabi sujud itu ditumpahkan ke kepala dan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang ini orang celaka ini di kelak di akhirat akan mengatakan ya wanita lain daripada laki-laki pula berakhir pada saat celaka aku ada di dunia tidak menjadikan kesatuan secara kasih ah Hubungan-hubungan di antara kita saya kira tidak se ekstrim itu, tetapi bahwa kita perlu kemudian menelaah kembali apakah ada hubungan-hubungan di antara kita yang bukannya mendekatkan kepada Allah, tapi malah menjauhkan, bukannya membuat kita semakin taat kepada Allah, tapi justru malah banyak sia sianya atau bahkan banyak nasihatnya. Penyesalan macam itu akan terjadi, kalimat sesal yang merongrong itu akan terbunyi dan permusuhan di akhir saling buka, saling tuntut itu akan kemudian ada. Sementara kebersamaan dengan orang-orang beriman, maka kata sebagian teman, mari kita belajar mencintai orang yang menyeret-nyeret kita kena ke ke, ke dalam surga, menyeret-nyeret bahkan bahkan mencambuki kita supaya datang ke surga daripada kemudian menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang salah-lah kemudian. Memudahkan kita dengan berbagai macam kebaikannya Memudahkan kita dengan berbagai macam sikapnya, kemanisannya, lembutnya Tetapi dia sebenarnya adalah kawan yang membawa kita ke benerakan Dan ini Wakunu ma'asadikin bersama orang yang benar Arti kedua dari wakunu ma'asadikin adalah Bersama orang-orang benar ini setelah motivasi internal Dalam diri kita yang takwa kepada Allah tadi bersama orang orang benar itu menjadi motivasi motivasi eksternal yang menjaga motivasi internal itu karena kadang kadang tanpa sadar sebenarnya kita ini baik karena lingkungan kita baik coba dipisah sebulan aja nanti udah kacau gitu jangan jangan kita baiknya itu bukan karena diri kita aslinya baik tetapi karena lingkungan kita baik kadang kadang terjadi begitu tetapi harta baik yang semacam itu baik yang karena lingkungan itu pun sudah berharga berharganya di mana satu hari Kata Anas bin Malik, ada orang badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Kapan datangnya kiamat? Alhamdulillah, jawabannya bukan 2012. Kalau 2012, sesuai filmnya, Olimpiade London gagal. Gitu. Bukan 2012. Jawab Nabi justru kalimat, tanya juga. Kata Nabi, ketika orang itu bertanya, kapan datangnya kiamat? Jawab Nabi adalah, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapinya? Orang itu mengatakan dengan garuk-garuk malu-malu gitu ya Ya Rasulullah saya enggak punya apa-apa Buat menghadapi kiamat kecuali saya ini cinta loh Sama Allah dan Rasulnya Maka Nabi mengatakan kepada orang ini Dengan sangat indah anda Engkau wahai saudara akan bersama dengan yang kau cintai. Nah Anas bin Malik Yang menceritakan hadis ini Sampai kepada kita Lewat Imam Al-Bukhari Itu kemudian mengatakan Aku bahagia kepada hadis ini lebih bahagianya orang itu dan bahkan kalau ada orang yang mau menukar hadis ini dengan bumi seisi untuk supaya aku melepaskannya dariku tidak akan kutukar kalimat itu dengan dunia seisnya kenapa kenapa kenapa Anas bin Malik merasa bahagia dengan hadis itu karena kata Anas bin Malik salatku ibadahku puasaku jihadku sedekahku, baca Qur'anku, kebaikan-kebaikanku, ahlakku, kata Anas Bin Malik, tidak ada seujung kukunya Umar, Abu Akar, apalagi Nabi. Kebaikanku tidak ada seujung kuku mereka. Tapi kata Anas Bin Malik, tapi aku cinta kepada mereka. Cinta itu yang aku harapkan bisa membuat kelam di syurga. Aku masih punya tempat yang serupa dengan mereka. Kebersamaan itu membawa kita kepada titik yang mungkin tidak digabah hanya dengan apa-apa peribadi. Kebersamaan dengan orang-orang benar -orang yang memang enggak nyaman tadi, yang memang atau jangan-jangan kita merasa kalau sudah bersama orang-orang benar, orang-orang hebat, orang-orang baik, enggak ada masalah. Justru banyak masalah. Kok bisa begitu? Saya juga takjub ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kepada kita ayat tentang uhuwa, itu sekaligus ayat tentang masalah. Artinya ukuahnya orang-orang beriman, ukuahnya orang-orang benar, ukuahnya orang-orang baik. Itu kadang-kadang banyak masalah juga. Innamul bukinnul ifqa, pasti kubayna akhwahiku. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka dalamnya kan antara kedua saudaramu. Jadi ayat ukuah itu sekaligus ayat masalah. Hata karena mungkin orang-orang benar itu kalau bermasalah masalahnya juga kualitas tingkat tinggi. Bukan karena maksud jahat, bukan karena maksud jelek. Contoh, pernah tidak kita merasakan? Jadi ibu-ibu biasanya mungkin bisa lebih terasa gitu ya Pernah tidak kita merasakan orang yang paling kita cintai Berdiri di depan kita untuk melindungi orang yang paling kita benci Perasaan semacam itu Orang yang paling kita cintai Berdiri di depan kita untuk melindungi orang yang paling kita benci Dan Nabi SAW pernah mengalami itu Yaitu ketika terjadi penaklukan kota Makkah Kota Makkah di Fathul Makkah itu, Nabi mendaftar beberapa orang yang masuk blacklist. Karena kejahatan mereka, karena dosa mereka yang tidak terampunkan, orang-orang ini di blacklist, kalau ketemu di dimanapun, mati hukuman untuk mereka. Di antara nama yang ada di situ adalah Abdullah bin Abisarah. Abdullah bin Abisarah ini, apa yang dilakukannya? Dia dulu masuk Islam ke Madinah, bahkan karena kepandainya diangkat oleh Nabi jadi sekretaris baru nulis wahyu beberapa ayat murtad, tapi tidak semata murtad ternyata selama di Madinah dia mencatat tata kota Madinah, dia menggambar berbagai macam titik lemahnya, dia menggambar bagaimana cara mengalahkan Madinah, dia bawa pulang ke Makkah, kemudian di Makkah dia Bikin provokasi besar-besaran Untuk menyerang Madinah Karena kata dia, aku sudah punya cara untuk mengalahkan Madinah Ini buktinya, ayo kita bersama-sama Maka ketika itu terjadi penyerbuan besar Ke Madinah yang namanya Perang Kandang atau Perang Ahzab Perang bersekutu, pengepungan yang Paling menyakitkan bagi orang-orang beriman Di Madinah, 30 ribu pasukan Quraisy bersama 12 ribu orang Dari orang-orang lokal di sekitar Madinah Mengepung Madinah rapat berbulan-bulan Sampai kata Jabir bin Abdullah, kami itu di Madinah makan itu sehari. Sebiji korma, satu orang, plus kemudian seteguh air, plus kalau kita punya tangan-tangan basah dicemprungi ke dalam persekiaan tepung. Tepung yang nampak di tangan basah itu jatah makan sehari. Luar biasa menyakitkannya pengepungan itu. Maka Nabi tidak bisa mengampuni Abdullah bin Abi Sardini. Kata Nabi, ketemu dimanapun, bunuh. Nah, Ternyata Abdullah bin Abi Abisar punya keyword apa itu? Dia itu saudara sesusuan, saudara sama-sama satu ibu susu dengan Utsman bin Affan. Maka ketika pasukan Rasulullah lewat masuk, dia ngintip-ngintip bersembunyi di satu sudut, nyari-nyari Utsman mana Utsman mana. Begitu terlihat Utsman, dia langsung lari ke arah Utsman, gandeng tangannya, gandeng tangannya erat-erat dan kemudian dia mengatakan demi Allah oleh ya Utsman, nyawaku ada di tanganmu, engkau bisa menyelamatkanku. Atau engkau bisa membunuhku dengan mudah Tetapi semoga engkau tinggal persaudaraan kita Usman orangnya gak tegaan mak. Usman orangnya baik banget, lembut banget Dan bahkan dia itu rela berkorban kalau terjadi masalah Kadang-kadang saking lembut hatinya, saking tidak ingin ributnya Usman itu orang yang sangat tidak suka ribut-ribut Sehingga kemudian kadang-kadang untuk menutupi ribut-ribut Dia mengorbankan harta maupun dirinya di masa pemerintahannya nanti misalnya Untuk menggambarkan saja Sekretaris Usman Marwan bin Hakam itu pernah dituduh Menggelapkan uang negara 5 juta dinar 5 juta dinar itu 1 dinar 4,2 gram emas Sekarang kira-kira 2,2 juta rupiah 2,2 juta kali 5 juta Banyak banget kan Tuduhan penggelapannya itu besar banget Marwan bin Hakam Nah ketika itu tuduhan itu tidak terbukti sebenarnya Orang-orang yang menuduh gak bisa mengajukan bukti tetapi kemudian Usman nggak ingin rame apa yang lakukan Usman sudah sudah kalau memang Marwan kalian tunduk begitu ini lima juta dinar dari uangku sendiri ku gantikan untuk kas negara bayangkan jadi Usman modelnya begitu nggak pengen ribut nah begitu Abdullah bin Abisah ini gandeng tangan yang Usman Usman nggak bisa berbuat apa apa gimana itu kalau juga dia bingung ini gimana gitu maka kata Abdullah bin Abisah tolong hei Usman mintakan aku ampunan kepada Nabi dan engkau melindungiku Maka Usman pun pelan-pelan Membawa Abdullah bin Abisar ini menghadap Nabi ketika itu Bersama para sahabat Nabi Ya Rasulullah aku mintakan ampunan Untuk Abdullah bin Abisar Kepadamu dan semua aku melindunginya Sampai engkau mengampuninya. Aku melindunginya sampai engkau mengampuninya. Nabi dengan pertanyaan begitu itu nunduk Ya Allah ini Usman Utsman yang sangat disayangnya, Utsman yang begitu besar pengorbanannya untuk Islam, Utsman yang saking disayangnya diambil menantu aja sampai dua kali, di, dinikahkan dengan Rupiah putri Nabi. Rupiah meninggal, dikasih adiknya Umubulsum, Diturun ranjangin kata orang ketahui. Disayang begitu rupa sampai ketika Utsman dikabarkan terbunuh, Nabi di Hudaybiyah itu mengulurkan tangan mengatakan aku membaik kalian semua untuk membela darah Utsman. Ini tangan Utsman siapa membela Utsman untuk? Sayang banget sama Usman. Berdiri di hadapan beliau, melindungi orang yang paling beliau benci. Abdullah bin Abzai. Gimana perasaan? Diam beliau. Tidak menjawab. Lama sekali sampai hening. Hata heningnya itu kalau sampai ada rambut jatuh, kedengaran suaranya. Saking heningnya suasana. Sampai akhirnya lama ditunggu, Nabi akhirnya mengucapkan iya. Iya. Akhirnya beliau mengatakan iya. Lalu... Utsman pun segera membawa Abdullah bin Abisar pergi karena beliau pun, Utsman pun dalam hati sangat tidak enak kepada Nabi dengan memintakan ampunan untuk pejahat besar itu tidak enak banget rasanya lalu ketika Utsman pergi bersama Abdullah bin Abisar Rasulullah tersenyum dan tiba-tiba beliau berkata andai saja, andai saja Umar yang tanya, andai saja apa ya Rasulullah andai saja tadi selama aku diam ada di antara kalian yang kemudian berinisiatif maju mempengelahannya. Jadi Nabi selama diam itu sebenarnya berharap, kok enggak ada kemudian yang maju itu, gitu. Tapi kata Umar begini, Ya Rasulullah, lah kau tidak kasih kode buat kami. Tidak. Coba kasih kode ngelirik apa gimana, gitu. Dan Nabi selesai kemudian tersiung kepada Umar dan menjawab sambil merebut nebu bahu Umar. Aku tahu, hai Umar, tetapi seorang Nabi tidak boleh berkhianat, meskipun hanya dengan lirikan mata. Bisa saja Nabi kasih kode. Tetapi seorang Nabi, kata Rasulullah, dilarang berkhianat. Meskipun hanya dengan diri ke potanya. Seorang Nabi harus lugas apa yang dikatakannya. Dan apa yang ada di nantinya. Oh, Nabi menunggu. Ya, Nabi menunggu. Tapi akhirnya Nabi akhirnya. Oh, Nabi menunggu, inilah Nabi. Ada masalah di antara mereka. Terjadi. Ini orang-orang terbaik. Ada Nabi S.W.T. Artinya... Bersama dengan orang-orang benar pun Bukan tanpa masalah Kadang-kadang bahkan masalahnya pelit dan puluh. Sangat berat Maka untuk itu Bekal bagi kita membangun takwa ini Karena dengan kebersamaan itu kita Terloncat ke ufuk tinggi tadi seperti di Katakan oleh Anas bin Malik Aku berharap bisa bersurga Bersama Nabi dan Umar dan Abu Bakar Meskipun aku tidak sebaik mereka Karena cinta bersama dengan mereka Maka bahkan Jangankan kita Nabi saja oleh Allah diberikan Tauji, diberikan pengarahan Diberikan pesan, diwati-wati Dengan sangat untuk apa? Untuk sabar Bersama orang-orang bedah Ayatnya di surah Al-Kahfi Ayat ke-28 Allah berfirman A'udzubillahirrahmanirrahim Wasbir nafsaka ma'al ladin Wasbir nafsaka ma'al ladina Yadu'una Rabbahum bil-gadadu wal-asyi Yuriduna wajhah Walata' du'ayna ka'am turidu Sinat al-hayatul Walau tu tidak manakala kalau bahu andikirina atau bahu wahhu, wakna amruh furutah. Allah mengatakan, wasbir dan sabarkanlah nafsakat jiwamu he Muhammad ma alladina yadau naraabahum bin Qadat ibun untuk senantiasa bersama orang-orang yang senantiasa menyuruh berdekat-dekat, bermesra-mesra, berdoa-doa kepada Tuhannya pada pagi maupun petang hari yuriduna wajahah karena mereka itu orang-orang ini. Adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan doa Allah. Walatak duainakah an murtir dzina terhayati dunia. Jangan pernah hai Muhammad kamu palingkan wajahmu kedua matamu dari mereka, karena kamu mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ini orang-orang yang sangat berharga. Ini orang-orang yang sangat berharga. Kamu tidak boleh palingkan kedua matamu dari mereka karena kamu ingin mendapatkan perhiasan kehidupan dunia. Walatuh dimanaf balakal bahu antikrina dan jangan kamu ikuti orang yang kemudian hatinya telah kami lalai dari mengingat kami wa tabah ah, dan dia mengikuti waraksnya maka amru qurthah dan urusannya melampaui batas terdatangkan sabarkan diri wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru arabnya pagi dan petang hari bersambung sentiasa dengan langit pada pagi dan petang hari yang terlihat mereka tulus hati mengharap ridha Allah secara biasa jangan kau palingkan wajahmu Matamu dari mereka karena mengharap perhiasan kehidupan dunia dan jangan kamu ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingati Allah dan mengikuti hawa nafsunya dan urusannya melampaui batas. Ayat ini kata Imam Asy-Syukri turun berkenaan dalam riwayat beliau menukil dengan sahabat-sahabat dari kalangan orang-orang yang miskin dan lemah, yaitu saat bin Abi Wakas dan teman-temannya ketika itu. Ayat ini, kata Sa'ad bin Abi Waqas, turun tentang kami, orang-orang yang lemah, orang-orang yang papa, orang-orang yang tidak berharga, orang-orang yang dianggap hina di tengah-tengah masyarakat Quraisy, kerana kami lemah, miskin, bukan bangsawan, biasa-biasa saja. Ayat ini turun tentang kami, ketika kemudian kami senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, lalu Rasulullah bersemangat untuk mendakwai tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Jadi kata Saad bin Abu Wakas, kami Muslim ketika itu, yaitu orang-orang yang lemah. Tapi Rasulullah ketika itu sesudah mengajari kami, beliau sedang semangat-semangat yang mendaul orang-orang Quraisy tokoh-tokoh besar bangsawannya. Biar apa elit-elitnya. Tentu saja maksud Rasulullah pun baik. Biar kalau elit-elit itu masuk Islam, yang lain juga pada masuk Islam. Tapi ketika itu Allah mengingatkan Nabinya untuk wasfirnaksah kamilah bina ya Allah. Kamu sabarkan jiwa Muhammad bersama dengan inilah. Ini yang memberi kekuatan kepada agama ini. Orang-orang ini yang berharga. Bukan beri Ayat ini diperkuat oleh nanti. Ayat yang sangat terkenal. Surah yang sangat terkenal di Juz 30. Yang banyak Bapak Ibu hafal mungkin. Surah Abbasah. Nabi bermuka masam dan berpaling. Ketika seorang kuta datang kepadaNya, Yaitu ketika Nabi ketika itu sedang menghadapi para pemimpin Quraysh, mencoba untuk mengajak mereka pada Islam, mengenalkan Islam kepada mereka, membacakan ayat ayat quran pada mereka, lalu datang Abdullah bin Uwi Maktum, seorang buta, yang kemudian datang-datang, memang dia nggak sopan sih, datang-datangnya, kemudian dia di forum itu, gitu. Nanya-nanya lagi, gitu. Nah, Nabi itu nggak nyaman, nggak suka. Kemudian beliau berbuka masam dan berpali. Itu pun maksudnya baik karena Nabi sedang, please, ini aku sedang forum sama ini, boh, kamu jangan ganggu dulu. Nanti, nanti ya sebentar gitu. Maksudnya nabi kan begitu. Tetapi itu ditegur oleh Allah. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk meninggalkan ini. Orang yang sangat ingin untuk mensucikan dirinya, meskipun dia pun salah. Nabi bermuka masam dan berpaling. Mohon maaf, Nabi tidak menyinggung perasaan sebenarnya di situ. Ini orang ya, di muka masami dan dipalingi muka, gitu ya. Itu nggak ngerti kenapa, buta. Sebenarnya orang ini enggak ngerti gitu. Ya. Orang ini enggak ngerti kalau Nabi bermuka masam dan berpaling dan dia itu orang ini enggak ngerti. Jadi kalau saja Allah diam-diam juga enggak konangan gitu. Nabi Nabi pernah begitu enggak konangan. Dan Nabi kalau dia bisa melihat enggak mungkin bermuka masam dan berpaling. Ini karena dia tidak bisa melihat maka Nabi kemudian jujur dengan perasaannya, kemudian beliau memalingkan muka dan berpuka masam. Tetapi ternyata itu oleh Allah ditegur. Maka sakit agungnya seorang nabi ini ditegur sama Allah. Jangan Muhammad, jangan seperti itu Kamu gak tahu dia itu lebih bersemangat untuk Mendalami agamanya daripada orang lain Gak jelas itu mereka belum tentu mau Kalaupun mereka gak masuk Islam, kamu gak dosa Muhammad, kamu gak dosa Tapi kamu dosa kalau mengabekkan ini Orang yang sudah masuk Islam, orang yang pengen belajar Orang yang pengen kemudian Mendapatkan peningkatan Wasbir, sabarkan nafsa jiwamu, kata Allah Sabarkan jiwamu Nah ini ada sabar model keempat jadi kata para ulama, dengan ayat ini maka sabar itu ada empat macam Satu, sabar dalam mentaati Allah Karena kadang-kadang mentaati -kadang Allah itu berat Puasa di Inggris lebih berat Kemudian sholat, terawih apalagi di Inggris itu berat Apa segala berat, berat, berat gitu Taat itu berat, makanya sabar Yang kedua, sabar menjauhi maksiat Karena maksiat itu menarik Karena maksiat itu cantik, karena maksiat itu indah, karena maksiat itu mempesona. Tiga, sabar menghadapi musibah. Ini ya, sering kita ulang-ulang. Mabesir s-tawbirin ala dina idha sahabatuh musibah, qalu innadillahi wa'idna tuju'un. Itu sabarnya orang-orang yang bersaka itu. Sabar sama orang-orang yang benar. Karena itu tadi, kadang-kadang makan hati sama orang yang benar. Itu tadi, kadang-kadang keki kadang-kadang iya Allah dia itu rese banget ya ngurusin hidup gua gitu iya Allah dia itu gua salah dikit aja diingetin Ya Allah dia itu kayaknya gua keliru terus deh kalau sama dia gitu salah terus tak pernah benar kalau sampai dia tetapi wasbir makzaka sabarkan jiwa bersama orang lain apalagi mereka itu yang daul nara biladat bilashi mereka sangat terhubung ke langit bersambung dengan Allah swt mengharapkan ridhoNya. Wala ta'du'ayna ka'ahum turidul sinat Al-Haitu'ni, kebersamaan dengan orang-orang ini -orang Tidak bisa dibeli dengan uang Sangat berharga Dan selanjutnya Allah mengatakan Walatut i'man'ah Walafallu'ahu antikrina Jangan kamu ikuti orang yang kami lalaikan hati Dari bingat kami Dan dia mengikuti hawa nafsunya Dan urusan yang lompat atas Ini rumus sebenarnya, rumusnya Orang sesat itu ini Kata Seh Abu Rahman bin Nasir al di dalam nafsir beliau. Rumusnya sesat itu ini. Apa itu? Yang pertama, lalai hatinya dari mengingat Allah. Kalau hati sudah lalai dari mengingat Allah, hati tidak lagi berpikir, hati tidak lagi kemudian menyebut-nyebut asma Allah, hati tidak lagi tersambung dengan Allah, maka dua, pasti dia ikuti hawa nafsunya. Kalau hati tidak mengingat Allah, maka dia dalam berbuat itu, ya, pokoknya sesuai hawa nafsu, seenaknya sendiri sesuka-suka dia. Tiga, kalau hati tidak mengingat Allah Lalu urusannya pokoknya Yang ikutin hawa nafsu, maka yang ketiga pasti Dia melampaui batas Melampaui batas halal dan haram Melampaui batas patut dan tidak patut Melampaui batas Mubah Melampaui batas Yang seharusnya dia penuh Jadi ayat ini juga menjelaskan Bagi kita tentang rumus sesat Yang harus kita jauhi Rumus sesat itu adalah Kalau hati sudah tidak mengingat Allah Maka urusan akan Mengikuti hawa nafsu dan kalau sudah mengikuti hawa nafsu pasti melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas maka itu batasnya sebenarnya batas surga sama neraka. Kalau batas surga sama neraka terlampaui jatuh dia masuk ke dalam. Nah Bapak bilang daripada Allah ini bagian pembahasan kedua kita membangun takwa dengan kebersamaan dengan kebersamaan ini kita apa yang harus kita bangun sebagai sikap dengan orang-orang yang benar bersama kita satu perasaan baik. Jadi mari pertahankan harmoni, pertahankan hubungan akrab, hubungan mesra, Supaya kita bersama-sama sampai ke surga bertetangga di dalamnya itu Dengan, kalau sesama saudara Sesama jamaah pengajian, sesama ngumpul-ngumpul sebagai masyarakat Indonesia Ayo, pertama perasaan kebaik Kata Abdullah Ibn Barok, kalau kamu lihat saudaramu Atau kamu dengar tentang dia itu tidak berkenan Menurutmu itu tidak pantas dilakukannya Cari 77 alasan untuk membenarkan, ya patah dia begitu karena Nah, Cari 77 alasan Kalau 77 alasan itu tidak Satu pun masuk akal Maka katakan pada dirimu Sedang aku punya alasan yang aku tidak tahu <laughs> Prasangka baik itu Ini pilar pertama di dalam hubungan kita Prasangka baik itu sebenarnya adalah Prasangka baik kepada diri sendiri Tidaklah orang berprasangka buruk kepada orang lain melainkan karena dia berprasangka buruk kepada dirinya sendiri yaitu oh kalau saya jadi dia memang melakukan perbuatan buruk itu. Makanya kita bisa penuh dua orang berbuat buruk karena kita membayangkan kalau diri kita jadi dia, kita akan melakukan perbuatan buruk itu. Kalau kita berprasangka baik kepada diri, maka kita juga akan berprasangka baik kepada orang. Itu yang dipuji oleh Allah di dalam surah An-Nur tentang Abu Ayub Al-Ansari dan istrinya Ummu Ayyub. Ketika terdengar, tersiar kabar berita, fitnah bahwa Aisyah selingkuh Aisyah, istri Nabi, selingkuh sama Sofan bin Al-Mu'attl Kenapa? Ini ditiupkan oleh orang-orang munafik Karena Aisyah ketinggalan gara-gara kalungnya hilang Di satu perjalanan Ternyata ada yang kemudian menyadari dia hilang Sampai ada seorang pasukan patroli belakang yang kemudian menyadari Lalu kemudian mengajak Aisyah menyusul Nabi Begitu dia datang, pagi Tadinya malam gitu ya, pagi datang Aisyah kok naik unta dituntun sama cowok itu Maka orang-orang bilang, ini ya Allah istrinya Nabi selingkuh Itu luar biasa, zaman itu, zaman hadisul itu luar biasa Orang-orang banyak yang termakan hasutan-hasutan itu Tapi ini Abu Ayyub dan Umu Ayyub yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran ini apa yang mereka katakan di rumah? Kata Abu Ayyub kepada istrinya, eh Ummu Ayyub kalau kamu jadi Aisyah, kamu melakukan perbuatan itu tidak? Kata Ummu Ayyub, na'udhu billah min dalib. Astaghfirullahaladzim, jelek-jelek itu gini ya mas kata dia. Saya ini jelek-jelek itu tetapi kalau yang namanya zinah itu perbuatan kecil saya, na'udhu billah saya dan ku tidak suka, tidak ingin dan jijik pada perbuatan itu. Demi Allah. Apalagi kalau saya, itu suami saya adalah nabi. Saya lebih tidak mungkin lagi mengkhianati orang yang bagaimana mungkin saya mengkhianati suami saya kalau suami saya nanti mau bilang enggak mungkin kata abu ayub kepada istrinya nah lebih tidak mungkin lagi aisyah wong aisyah itu lebih baik daripada kamu jadi kata abu ayub kepada istrinya kalau kamu aja enggak mau lebih tidak mungkin lagi aisyah karena aisyah lebih baik, -baik daripada kamu kemudian si umayyah juga tanya lah kalau kamu jadi sofan kira-kira kamu lakukan apa enggak Kata Abu Ayub, nak untuk bilangin mana mungkin aku kepikiran mengkhianati Junjunganku sendiri dengan kemudian e, berselingkuh dengan istrinya untuk bilangin dari, enggak mungkin. Kata Abu Ayub begitu. Dan kata Abu Ayub, lah, sahpan lebih enggak mungkin lagi. Sahpan itu lebih baik daripada kamu, suamiku. Ini kata mereka. Lalu Allah memuji mereka. Kenapa orang-orang beriman tidak seperti pasangan ini yang berprasangka baik pada diri sendiri sehingga mereka mampu berprasangka baik kepada orang lain. Perasaan kabai. Terus kalau ada orang mengatakan sesuatu yang buruk tentang saudara kita, kita tahan diri, jangan libatkan diri kecuali kita kemudian punya bukti-bukti nyata. Dan kalaupun kita punya bukti-bukti nyata, kita tidak pada tempatnya untuk kemudian menambah-nambahi. Kita tidak pada tempatnya untuk mengungkap. Kita tidak pada tempatnya untuk kemudian membumbui apalagi. Kita tidak pada tempatnya untuk terlibat karena bahkan ada janji dari Allah. Kalau kita mampu, harta itu benar, harta itu benar. Kata yang dibicarakan sebenarnya Kita mengandung diri dari tidak terlibat di dalamnya Kita menjaga aib itu, kita simpan apa-apa dari diri kita Kata Allah apa? Orang yang bisa Menjaga aib saudaranya Masih pun dia tahu Allah yang akan jaga aibnya. Kalau kita jaga aib saudara kita Allah yang akan jaga aib kita Kita ini alangkah Mudahnya melepaskan kata-kata tentang aib saudara Maka demikian pula Allah nanti akan dengan mudah Membuka aib, -aib kita Padahal kita dihormati orang bukan karena kemuliaan kita Tapi karena Allah masih menuntut Aib-aib yang kita punya Sampai eh, Dikatakan oleh seorang ahli hikmah Kalau ada orang yang menghinaku pasti itu masih pujian Kalau ada orang yang menghina aku, itu pasti masih pujian Kok bisa begitu iya? karena aslinya diriku pasti lebih jelek daripada hinaan itu jadi kalau goblok kamu nilai kok cuma tiga Padahal nilainya satu Itu gak kan masih pujian begitu ya Meskipun digoblokan, goblok kamu nilai kok cuma tiga Padahal aslinya nilainya satu Itu masih pujian kan Jadi ujar beliau, kalau ada orang yang menghina aku Itu pasti masih pujian Karena aku pasti yang lebih buruk daripada hina itu Hanya saja Allah meminta baiknya Berperasaka baik Ini asas Dari apa yang kita bangun di dalam Kebersamaan kita kita tahan, cegah diri kita Dari perkara-perkara yang buruk dalam kebersamaan itu Menjadi orang yang mendamaikan Menjadi orang yang menyambungkan Bahkan Nabi S.A.W. mengatakan Termasuk dusta yang diizinkan Alah dusta ketika mendamaikan dua orang saudara yang berselisih Misalnya dustanya apa? Eh ada salam Ya Allah kemarin beliau titip salam Dan minta maaf salam ini kalau ada salah. Oh, Padahal enggak titip salam Kemudian yang salah kita juga bilang Eh ada salam Itu ya. apa namanya tidak nah, maaf kalau ada yang salah, ya. tolong dimaafkan, dia juga ingin memaafkan, semuanya tidak ingin memaafkan. Dari itu ketemu, kemarin ditutup salam ya? Oh enggak. <guluh> oh enggak ada yang kerjain kita, tapi enggak apa-apa itu semua adalah baik. Jadi mendamaikan, kita mengucap salam terlebih dahulu, mendiamkan saling mendiamkan alangkah buruknya. Bahkan dalam hadis yang sahih satu-satunya hadis yang sahih tentang malam Isyakban Yaitu bahwa Allah Subhanahu Wataala di malam Isyakban itu mengampuni hamba-hambanya kecuali orang yang berbuat musyrik memperselutukan Allah dan orang yang bertengkar dengan saudaranya. Jangan bertengkar dengan saudara. Kemarin kita terpilah cerita sedikit di akhirat nanti orang-orang yang bertengkar itu akan didamai kalau Allah Sangsang beriman bahkan mungkin Allah taala wasallam Al selamat datang di hari di menghadiri. terus wah anu anu jadi Nabi SAW pernah pada satu ketika beliau tertunduk Lalu kemudian ketika beliau mengangkat muka, beliau tersenyum. Maka sahabat bertanya, ada apa kau ya Rasulullah? Sehingga, tadi engkau tertunduk. Tampak engkau sedih, tapi engkau kemudian mengangkat muka. Lalu engkau tersenyum. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepada ku oleh Allah. Pemandangan di hari akhirat tentang dua orang dari umatku. Yang satu menggugat, yang lain dia mengatakan, Ya Allah, di dunia orang ini menggalihiku, Ya Allah. Menyakitiku, Ya Allah. Dia Membuka aib-aihku, dia menggunjin tentang diriku, dia menjatuhkan kehormatanku, dia mengambil hak-hakku ya Allah. Maka tolong ya Allah, adili di antara kami. Kata siapa yang berkata? Hamba yang kedua tertunduk malu, berkeringat dingin, takut, pucat, pasti di depan pengadilan Allah SWT. Tetapi hamba yang digugat ini ternyata memiliki keutamaan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membelainya. Jadi. Bagi orang-orang yang tidak punya keutamaan Allah itu cuma jaksa sekaligus hakim Tetapi bagi orang yang punya keutamaan di sisi Allah Maka Allah bisa jadi jaksa, hakim sekaligus pembelanya Orang ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah Orang yang banyak membela agama Allah Intang surullahi yang seru kumayisabit aqtanakum Kalau kamu tahu agama Allah, Allah menolongmu Dan Allah teguhkan telapakkanmu Nah orang ini yang digugat ini ternyata dia punya kebaikan itu Maka Allah membelanya Cara Allah membelanya apa? Irfa' raksakanya pula Kata Allah kepada hamba yang menggugat itu Angkat kepala melalui pulang Lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat Sebuah istana surga yang begitu indahnya Belum pernah ada istana seperti itu Di dunia yang pernah dilihatnya Belum pernah tergambar keindahan seperti itu Maka dia kemudian bertanya kepada Allah Ya Rabbi li'ayi nabi'in Hadal qasr ya Rabbi Ini istana punya nabi siapa ya Allah Allah menjawab kepada orang ini Penggugat ini Tidak harus nabi yang punya istana itu Lalu dia bertanya lagi Vali Ayi Syedik yang hadal kasar Yarabi. Kalau begitu punya orang Syedik yang mana? istana ini ya Rabbi. Maka Allah menjawab tidak harus orang Syedik kok yang punya. Lalu dia bertanya lagi Vali Ayi Syahid yang hadal kasar Yarabi. Kalau begitu punyanya orang Syahid yang mana istana ini. Kata Allah tidak harus Syahid yang punya. Lalu punya siapa ya Allah ini istana indah sekali punyanya siapa? Kata Allah untuk siapapun yang bisa membayar harganya. Siapa pun yang bisa bayar harganya? Kata dia dengan semangat berapa harganya ya Allah, berapa harganya? Kata Allah murah sekali. Takfo'an akhikah, walakah hadal pasar? Kalau kamu maafkan saudaramu itu, istana ini untukmu. ya Robi, kata dia al. ya Robi, kata apa tuanmu? Sekarang ya Allah, demi Allah, sudah aku maafkan dia, sudah aku maafkan dia, sudah aku maafkan dia. dia. Maka Allah angkat orang ini naik ke istana itu, dan ternyata orang yang tadi dibugatnya kalau Allah Subhanahu wa taala juga diangkat ke sebuah istana tempatnya di mana di depan istana itu maka mereka menjadi wujud dari janji Allah dalam surah al-hijr wa naz'na min sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin kami cabut rasa dendam di hati mereka itu rasa sakit hati rasa saling melukai pernah terjadi dunia kami angkat mereka ke dalam surga mereka masing-masing menjadi saudara duduk di atas Dipan-dipan surgawi, saling berhadapan Sambil saling memandang Dengan kenikmatan-kenikmatan yang dikandangkan kepada mereka Nah Memaafkan di surga itu Itu surgawi Kalau kita berhasil memaafkan Sejak di dunia Maka surga itu telah datang Kepada kita sebelum kita mati Sebagai penutup Izinkan saya mengutip Ali Zainal Abidin, bin Nusayn bin Ali bin Abi Talib Cucu Nabi Cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali Zainal Abidin ini putra yang Husain dia menyaksikan bagaimana ayahnya dibantai dia menyaksikan bagaimana keluarganya disakiti dia menyaksikan bagaimana keluarganya dihodoli ini habis-habisan tapi dia tumbuh dewasa dan ketika orang-orang yang terlibat dalam pembantaian keluarganya itu berada dalam kemiskinan kepapaan dialah orang yang menolong mereka dialah orang yang kemudian menyatuni mereka dialah orang yang kemudian dengan begitu baiknya menunjukkan Allah kepada mereka maka orang tanya kamu mau bilang apa sama bapakmu di surga? Ya, apa yang salah? No, itu orang-orang yang membantai bapakmu membunuh bapakmu yang kini-kini-kini Terus, malah kamu bantu malah kamu apa? Berikan kepada mereka sumbangan-sumbangan Kamu sokong hidup mereka Kamu mau ngomong apa sama bapakmu di surga? Kata Ali Zainalabinin bin Said bin Ali bin Talib Ayahku memang ahli surga Demikianlah kata kakekku tapi setelah tetapi aku belum tentu bertemu beliau di surga. Aku belum tentu layak untuk bertemu beliau di surga. Ini tawadhu'. Tetapi andai kan Allah memberi kesempatan untuk <tuh> bertemu dengan ayahku di surga Dengan kakekku di surga, aku akan mengatakan kepada mereka bahwa hari yang telah mengajarkan kepadaku untuk memaafkan dan aku telah memaafkan mereka. Tuh, kamu enggak punya dendam sama mereka. Kata Ali Zainal Abidin bin Husain bin Al Ali bin Abi Al Thalib Dendam itu seperti kita menenggak racun ke mulut kita sendiri Tapi kita berharap orang lain yang mati karenanya Apakah itu perbuatan orang yang berakal? Dendam itu seperti kita menenggak racun ke mulut kita sendiri Tapi kita berharap orang lain yang mati Apakah itu perbuatan orang yang berakal? Maka inilah rahasia kenapa di Quran Tidak ada perintah untuk memohon maaf kecuali kepada Allah dalam bentuk muna'fun Kenapa? Kenapa perintah Al-Quran justru khudil al-fawamur bilang, Orang ku'adid al -jahid. Berikan kemaafan Tidak ada, minta maaf itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada Adanya adalah berikanlah maaf Kenapa? Karena biasanya Mana yang lebih menderita antara orang yang belum memaafkan dengan orang yang belum dimaafkan Kadang-kadang orang yang belum dimaafkan tidak ngerasa gitu ya Makan tetap enak, ya, tidur tetap minyak, jalan-jalan tetap oke okay. Tapi orang yang belum memaafkan, lihat yang belum dimaafkan makan enak Makanya jadi tidak enak Orang yang belum memaafkan, yang salah sudah tidurnya kesini masih bikin kok dia belum minta maaf ya? Tidak benar saya katakan, kok dia belum minta maaf ya? Setiap hari dibikinin tersiksa. Maka di antara kunci surga adalah melepas motor-motor itu. Ada seorang ahli surga oleh kami bahkan disebut berulang-ulang ini ahli surga ini ahli surga ini surga. Kenapa? Ketika diselidiki oleh seorang sahabat tidak ditemukan ibadah istimewanya, Salatnya biasa, puasanya biasa, baca Qurannya biasa. Tapi ternyata rahasianya adalah anakku. Setiap menjelang tidurku kuku lepaskan semua perasaan-perasaan yang mengganjal terhadap orang-orang di sekitarku. Aku maafkan mereka semuanya. Aku redakan semua perbuatan mereka kepada ku. Aku ikhlaskan semua kehilangan buat mereka. Lepas surga, surga, surga. Terima kasih. Demikian dapat kami sampaikan sore ini. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kami sampaikan kepada Jokowi Yang telah memberikan Tansianya kepada kita semua Alhamdulillah Banyak ilmu yang kita dapat Dari Tansian Beliau Dan Uh, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan uh, selamat datang kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Andi Malarangeng. Alhamdulillah jamaah pengajian masyarakat Indonesia kedatangan tamu khusus pada kesempatan Malam ini Nanti, Insyaallah Bapak Jawa Cit terkaitnya ya sama Bapak Maigen Suharman juga Alhamdulillah telah hadir. Dan Bapak-bapak dan ibu sekalian, barangkali waktu maghrib. Adalah 858 Masih ada sekitar 15 menit lagi Kami akan memberikan kesempatan Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu Yang ingin bertanya Barangkali ada 1-2 pertanyaan Sambil kita menunggu menjelang Madrid Berbuka puasa Ada dari bapak-bapak Kami beri kesempatan dari ibu-ibu juga oh, selain, ada. Selain. ada silakan Ibu-ibu diberi kesempatan juga meskipun jauh dari kita di sini bisa oh ya nama saya Rama saya mahasiswa dari University of Glasgow terang di London jadi uh, mungkin uh, apa namanya satu pertanyaan singkat yang bisa mewakili teman-teman pelajar di sini juga yang sedang menuntut ilmu kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah satu hal yang uh, suatu kewajiban dan kita di sini dihadapkan dengan ramadan yang puasanya juga setelah dihitung sekitar 18 jam lalu kita di sini uh, apa namanya menghadapi satu hal yang berat ketika kita sedang belajar ataupun sedang mengerjakan tesis selama 18 jam berpuasa apakah uh, hukumnya balsa jika uh, maksudnya kayak uh, hmm. boleh tidak kita Uh, mengecualikan puasa ketika kita sedang menuntut uh, ilmu memang hmm. itu juga beraktiflah buat kita untuk berpikir segala macam apakah hukumnya puasa? Baik. terima kasih banyak Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa <kata, kata. tuh> baik sebenarnya um, ahlamu sallam sebelumnya kedatangan berkesempatan kesempatan ini sebenarnya tentang puasa kita bahas pada kesempatan pertemuan yang lalu ketika kita Uh, review sedikit bahwa Allah memberikan dispensasi atau rukhsah uh, di dalam kewajiban puasa ini. Uh, pertama satu kepada orang yang sakit. Wa ingkar min kumaril orang yang sakit. Ketika orang sakit maka Allah berikan keringanan kepadanya untuk tidak berpuasa dan dia mengganti pada hari lain ketika dia sehat. Yang kedua sapa Awa'ala sahbari Atau dia berada di dalam sebuah perjalanan Nanti akan ada ikhtimun di kalangan para ulama Kalau sudah tinggal di sini sebagai student Tapi tetap paspornya paspor Indonesia itu Musafir atau bukan gitu <laughs> Jadi ada ulama yang mengatakan musafir sekarang itu Statusnya dihitung di antaranya beberapa ulama as Dari al-Asyari itu Kemudian mereka mengatakan Sahbar itu dihitung dari kartu tanda penduduk KTP nya mana gitu ya dan dia sedang berada di mana? Kalau dia di luar wilayah di mana tertulis domisili kartu penduduknya itu dia disebut musafir. Ini sebagian ulama meringankan dengan begitu. Maka kalau pendapat ini diambil, Anda masuk di situ. Anda masuk di situ karena Anda musafir gitu. Anda musafir. KTPnya lebih dari satu. Wah. Asal di luar KTP itu, Pak. Nah, eh, tapi hakikat safar itu memang eh, bepergian di pergiannya itu menjadi rohsaf di dalam sholat maupun di dalam puasa meskipun di dalam sholat ada ulama syafi'iyah yang membatasi misalnya baca tujuh belas hari sesudah itu tidak lagi mengkosong dan menjama, gitu ya. Nah puasa bagaimana, gitu ya. Nanti kita kita perjalan itu tentang sabat. Uh, yang ketiga dispensasinya adalah wale laziran yuthi kunahu orang yang berat menjalankannya berat menjalankan ini karena beberapa hal-alasan. Ada berat menjalankan permanen. Contohnya dia memang sakit menahun, dan sebenarnya mungkin kalau pas tidak puasa, sehat-sehat saja. Tapi kalau dipakai puasa, kira-kira diperkirakan secara medis, dia akan mengalami satu hal yang berbahaya bagi bagi jiwanya. Maka ini orang-orang yang permanen di dalam, Allah nina inti kenahu berat menjalankannya secara permanen. Ada orang yang berat menjalankannya secara tempora. Contoh, ee.. Uh, kuli bangunan yang sudah tanda tangan kontrak harus menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu dan itu termasuk di dalam bulan Ramadan. Nah, itu dia kalau kemudian berpuasa misalnya, itu tidak bisa mengejar sesuatu yang menjadi target itu. Nah, maka di sana dia disebut sebagai alladzina al yatikunu hu tetapi dia temporer. Dia berat menjalankannya tetapi karena tuntutan kewajiban lain. Nah, ini ini Uh, uh, dihukumi juga oleh para ulama di, diizinkan untuk lepas tapi kemudian uh, yang orang berat menjalankan pernah dan dia membayar fidyah nah bagaimana dengan orang yang berat menjalankan secara temporal, apakah dia mengganti ataukah dia membayar fidyah uh, sebagian ulama mengambil uh, kemudian ijadihad bahwa orang yang berat menjalankan secara temporal melakukan dua-duanya yaitu kapan dia nanti mampu mengganti kalau di sini bisa agak dalam tanda kutip <laughs> agak apa namanya agak cerdik, contoh karena romadonya mesin panas nanti cari penggantinya mesin dingin begitu yang lebih baik <laughs> contohnya begitu <laughs> ditambah tetap mengganti. pada posisi uh, Maslama, saya kira pertama uh, semua rukshah itu abikanlah dulu dengan kata-kata Allah semalam ta tarawih dalam Al Quran yaitu wa antasumuhailulah. Kalau kamu berpuasa maka puasa itu lebih baik bagi Inilah yang membedakan puasa dengan sholat. Sholat itu rukshahnya diambil utama, tapi puasa rukshahnya ditinggalkan utama. Kalau itu musafir saya di sini 25 hari, Insya Allah bisa ya. berturut Boleh tak puasa terus? Bahaya tapi gitu kan? Bahwa ada batasnya, Antara antah sumuh hari lakum. Kalau kamu puasa, itu lebih baik bagimu. Wa antah sumuh hari lakum. Kalau kamu puasa, maka puasa itu lebih baik bagimu. Kalau ada kata-kata lebih baik bagimu, maka kita meyakinkan lebih baik dalam berbagai macam hal. Wallahu alam, tetapi uh, saya kira Saran awalnya adalah tadi Kalau kita masih mampu Untuk melaksanakan puasa itu Pilihan untuk mengambil puasa itu Sebagai ibadah yang dilaksanakan Saya kira lebih utang Karena ada kata-kata wa'at ta'a sumut yeah. Karena kalau alasannya kesehatan Atau kecerdasan dalam berpikir Pada batas-batas tertentu lapar itu lebih baik daripada kenyang Imam Asyafi'i r.a mengatakan Kenyang itu itu menguras sebagian energi yang bisa harusnya kita gunakan untuk berpikir, untuk mencerna Jadi mencerna itu kerja berat ya. Mencerna itu kerja berat dan uniknya Kerja mencerna itu, kata Imam Shabili, kita belum tahu riset modern seperti apa kata beliau Kerja mencerna itu, itu mengambil energi, mengambil tenaga yang kita gunakan untuk berpikir Maka orang yang biasanya kekenyangan, justru dia ngatuk Justru kemudian dia mudah untuk lebih banyak malesnya Daripada kemudian berada ketika konsentrasi yang tinggi Sementara salapan kata Imam Syafi'i itu Membuat syaraf-syaraf uh, kata beliau Itu lebih peka, lebih tajam Orang dalam keadaan berpuasa Itu kadang-kadang ahamomennya itu aha lebih lebih sering muncul sebab itu di antara rasulullah, para sahabat, para ulama bahkan banyak di antara mereka justru menelurkan karya-karya besarnya pada saat bulan Ramadan. Ini sesuatu yang kemudian empirik di dalam sejarah. Rasulullah, para sahabat, juga para ulama itu banyak menelurkan hal-hal yang menjadi puncak prestasi mereka itu di dalam bulan Ramadan. Nah, maka saran saya tadi, kalau kita masih memungkinkan untuk kuat. Maka waan kasumukharulakum itu yang kita ambil sebagai piag. Puasa itu lebih penting. Tapi kalau memang, ya kita pada batas kedaruratan di mana diperkirakan kalau kita kemudian nekat berpuasa terjadi bahaya pada diri kita, pada kemudian juga hal-hal yang sedang kita kerjakan, maka kita mendapatkan dosa itu. Yuridulah di Yusra walayuridul di kubur Ustara. Allah menghendaki kemudahan bagi nu, Allah tidak menghendaki kesukaran bagi Terima kasih Jadi kalau atlet olimpiade itu Saya kira begitu Saya kira begitu. Ada raksa gitu Karena kita olimpiade nggak? Ya, mungkin dibeser luar-luar <laughs>